İn elhamdülillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ men yehdihillâh fehuvel muhtad ve falan وأشهد أن محمدًا عبدُه ve الله الذي لا نبيَّ بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم <coughs>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 Wa khayral hadi hadi sallallahu alaihi wasallam Pada kajian yang lalu kita telah bahas tentang masalah rukun ish, rukun nikah dan kita lanjutkan pada adab dan sunnah-sunnah pernikahan Pertama yaitu khutbah nikah Dimana khutbah nikah ini dengan lafaz yang telah kita cantumkan dalam buku Ataupun e, dimah Dan ayat-ayat yang biasa e, dibacakan di awal ceramah pengajian Ataupun di awal khutbah Inilah dikatakan khutbah nikah Sebagian orang menganggap bahwasanya yang dikatakan khutbah nikah itu adalah ceramah nikah, e, bukan itu yang dimaksud khutbah nikah. Ceramah nikah sebenarnya e, tidak ada tuntunannya dalam Islam, hanya e, apa namanya nasihat-nasihat yang diberikan kepada kedua mempelai. Ini merupakan acara tambahan yang tidak termasuk dalam acara inti, dimana acara inti adalah akad pernikahan. Ya, Allah alam bissawab mengenai uh, ceramah ataupun nasihat-nasihat kepada mempelai, uh, baik uh, nasihat dari kedua orang tua kepada si mempelai laki-laki dan perempuan, ataupun salah seorang dari uh, salah seorang dari yang ditunjuk untuk memberi nasihat eh, sebagai dasar pijakan mereka dalam berumah tangga Allahu alam bisawab hal ini masih dibolehkan selama tidak dianggap itu merupakan satu sunnah ya selama tidak dianggap satu sunnah karena inti pernikahan adalah akadnya Adapun nasihat-nasihat itu ya tambahan saja seperti adanya tambahan acara-acara yang lainnya selama tidak melanggar selama tidak melanggar e, syariat maka hal itu masih dibolehkan. Seperti adanya acara-acara adat. Selama acara-acara adat kebiasaan ini tidak melanggar masih dibolehkan. Namun kalau melanggar seperti mijak Nasi tumpeng, jelas tidak dibolehkan. Itu makanan, gak boleh dipijat. Begitu, melempar telur ke wajah si mempelai, boleh ke wajah ya. Oh, dipijat, memijat telur, dipecahkan, begitu. Eh, ini tidak dibolehkan, karena apa? Mu Nah demikian. Apalagi kalau meyakini, kalau meyakini bahwasanya hal itu akan melanggengkan kedua rumah tangga mereka. Biasanya juga adat-adat yang lain itu seperti digendong Bukan digendong betulan hanya sekedar dililitkan kain panjang Si laki-laki ke yang wanita begitu dibawa ke rumah Nah ini dikatakan seolah-olah digendong nah, Sebenarnya adat-adat seperti ini pun juga harus kita wanti-wanti Latar belakang, latar belakang dilakukannya Apabila memiliki makna-makna yang khurafat Ataupun makna-makna yang menyalahi, menyalahi syari, Maka jangan dilakukan Oleh karena itu Di dalam melaksanakan adat istiadat pun Harus hati-hati Harus tahu makna Ataupun latar belakang dilaksanakan adat tersebut Nah demikian Dan biasanya adat-adat yang ada di Indonesia Itu diadakan Memiliki makna-makna tersendiri Ya seperti eh, Adat Yang banyak sekali di, di Indonesia Dilakukan oleh masyarakat Seperti tepung tawar Kalau di Aceh peseju Kalau di Di Mandeling upah-upah katanya ya Walaupun ini hanya adat istiadat Namun memiliki makna yang Tersendiri bagi mereka Ada makna-makna Yang katanya dapat melanggengkan Kehidupan seseorang Dapat menjemput kembali semangat semangat badan seorang dan lain-lainnya. Ini tentu ya tidak di, dibolehkan. Allahu a'lam bisawab. Jadi para ikhwah fillah, yang dimaksud dengan khutbah nikah bukan ceramah nikah. Ya. Namun membacakan khutbatul hajah ini. Ah demikian. Dan biasanya dalam akad pernikahan itu tuan kadi sudah memberikan e, nasihatnya dan itu sudah satu paket biasanya. Dia menikahkan sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan sekaligus Mengingatkan harus dibaca Si takliknya Begitu ya Ini pun bagi yang mau membacakan Dibacakan Bagi yang tidak Ya Tuhan Kadi biasanya juga tidak memaksakan hal ini Demikian para efakidin Kemudian kita lanjutkan Yaitu walimah <tuh> Kita harus Tahu apa itu walimah Karena uh, Terjadi kerancuan Di masyarakat antara walimah dengan hiburan pada dasarnya yang dikatakan walimah atau di Indonesia diartikan pesta pernikahan ya, pada dasarnya makna daripada walimah adalah ismun fil ursil khasoh yaitu makanan yang disediakan khusus pada pesta pernikahan artinya walimah itu kaitannya dengan makan itulah dia Kalau ada orang yang mengadakan pesta pernikahan Hanya mengadakan kibot saja Tidak ada makan-makannya Ini bukan walimah nah, begitu Karena inti daripada walimah adalah Makannya Jadi kalau antum nanti mau menikah Pesta pernikahan Titik beratkan pada makanan Jangan makanannya tempe, kibotnya 6 juta Ini tidak dibolehkan di samping haram kemudian mubazir. Perhatikan menu makanannya. Ya, antum tambah es krim misalnya, kolak dingin. Itu akan lebih bermanfaat dan lebih lebih apa namanya, lebih menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dan yang hadir pun akan semakin senang kan begitu. Nah demikian. Jadi dia juga akan menghadiri pesta antum yang kedua nantinya kalau memang terjadi, karena sudah ditandainya. Ademikan nah, para ekafidin, Untuk memperbaiki menu makanan pesta itu nggak banyak. Ya nggak banyak. Dananya. Kebanyakan dana pesta itu. Ya, di, dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan diharamkan. Seperti pelaminan. Pelaminan itu saja. Kalau antum buka pelaminannya bundokan duang itu. Itu bisa jutaan harganya. Ya. Untuk keyboard Sekian ratus. Biduannya. Belum lagi bua, biduanitanya. Belum lagi minum-minum kerasnya di belakang panggung itu biasanya. Ya, itu ditanggung oleh Yine pesta. Nah, demikian. Belum lagi pentasnya. Itu lain lagi. Jadi intinya. Inti daripada pesta. Sebenarnya menjadi. Tersingkirkan. Dimana. Intinya adalah. Makan-makan. Nah, demikian. Ya. Oleh karena itu. Dalam pesta pernikahan juga. Ketika akad pernikahan. Terkadang ada juga. Yang memberi ceramahnya terlalu lama. Dua jam setengah. Pada orang kesana itu. Mau makan sebenarnya. Nah demikian. Ya. Kalau ada yang seperti ini ingatkan Pak Tuan Tuan kadinya ataupun Ustadz yang sengaja di apa namanya yang sengaja diundang Pak jangan di, ditamatkan satu kitab ini bukan doa kita kemarin mau makan makan istilahnya nah, demikian Oleh karena itu walima itu pada intinya adalah makan makan mengundang kaum muslimin untuk makan itulah dia intinya <tuh> Adapun hukumnya Hukum walimah tu'urus, yaitu Mustahabbah ya, Mustahabbah Dan ada juga yang mewajibkan Sebatas kemampuan Karena Rasulullah s.a.w. menyebutkan Dalam sebuah hadis ya Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Awlim walau bisyatin Adakan walimah, adakan pesta pernikahan Walaupun dengan seekor kambing Artinya Artinya Kalimat walau disini Bukan berarti batas minimal Bukan berarti Batas minimal Kalau seandainya dia tidak mampu <coughs> Menyembeli seekor kambing Untuk menjamu kaum muslimin makan Maka dia boleh uh, Lebih rendah dari itu Sebagaimana Rasulullah s.a.w Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Membukaran muslim Dimana ketika beliau Menikah dengan Sofiya Maka pesta pernikahannya dengan makanan hais. Hais ini adalah kurma, ya, kurma yang diaduk dengan gandum. Kurma yang diaduk dengan gandum, itu yang dikatakan hais, makan hais. Ya, entah bagaimanlah saya juga nggak belum pernah makan ini. Namun intinya tentunya makanan ini uh, biayanya lebih rendah dibandingkan dengan menyembelih seekor kambing. Pariyakafidim, alhamdallahu iyyakum Berarti, dalam pelaksanaan walimah itu Ya, dalam pelaksanaan walimah e, Disesuaikan dengan kemampuan Jangan sampai gara-gara Tidak bisa memberikan uang walimah Yang telah ditetapkan sekian Akhirnya tidak jadi nikah Jangan sampai demikian Ya, jadi e, Biasanya Di dalam Di, di masyarakat Indonesia khususnya Antara laki-laki dan perempuan Mereka berembuk Laki-laki ngasih berapa? Begitu Berapa ngasihnya nak? Saya ngasih 1 juta setengah aja lah bu Misalnya Kalau gitu tahun depan lah nak ya Pestanya Kadang-kadang <guluh> seperti itu Ya ah, Demikian Ya Jadi intinya, para ikhwafiddin Walimah ini dilaksanakan Sesuai dengan kemampuan Kedua belah pihak Ya kalau seandainya si laki-laki hanya mampu Satu juta setengah Si wanita, keluarga wanita mau menombokin Misalnya hampir sepuluh juta ya gak ada masalah Dan antum kalau dapat begini bagus juga Terutama bagi yang belum-belum kerja Ini kan Nah demikian para ikhwafiddin Kemudian para ikhwafiddin Kapan walimah Kalau di Indonesia biasanya bagaimana? Habis akad langsung walima, Apakah harus seperti itu? Para iyyakum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan eh <coughs> dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam menikah dengan Zainab. Kemudian dalam hadis tersebut dicantumkan asbahannabiy biha urusan pada alqaum al fa asabu minat ta'am maka pada pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urus ya dan memanggil kaum untuk makan Me menyantap hidangan makanan berarti esok harinya esok harinya maksudnya para khafid din di dalam pelaksanaan walimatul urus makan makannya ya itu tidak harus setelah akad langsung setelah akad itu boleh besoknya boleh lusahnya tergantung ke butuhan nah, demikian oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwasanya waktunya tidak ditentukan waktunya tidak ditentukan namun biasanya orang itu mengadakan akad pernikahan sekaligus walimah supaya kerjanya nggak dua kali nah demikian di samping ketika akad pernikahan itu e, mendatangkan keluarga-keluarga si mempelai laki-laki atau mempelai perempuan yang juga membuat makanan ya sekaligus saja mereka langsung, langsungkan waktu itu ya dalam satu hari itu selesai nah, demikian mungkin dikarenakan memikirkan masalah efisiensi waktu dan tenaga kemudian para hafidhinohi iyyakum mengenai Uh, undangan Pesta pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda dalam sebuah hadis Yang diriwayat oleh Imam Abi Daud La tusahibu illa, illa mukminan Janganlah kamu berteman Kecuali dengan orang-orang mukmin saja Walayakulu tu'amaka illa taqiyun Jangan ada yang makan makanan kamu Kecuali orang yang bertakwa saja Berarti para ifafiddin e, ketika walimatul urus si pengundang boleh memilih orang-orang yang bertakwa saja kira-kira dilihatnya orang yang ini soleh diundang yang tidak dibolehkan adalah hanya mengkhususkan pesta tersebut untuk orang-orang kaya saja ini yang tidak dibolehkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dan Muslim dari Abu Hurairah syarut taam taamul walimah Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta pernikahan. Yuda al yang diundang khusus orang-orang kaya saja wayutrakul fuqara sementara orang fakir tidak pernah diundang. Wa asallahu rasulah. asallahu rasulah. Barang siapa yang tidak mendatangi pesta pernikahan undangan Tidak memenuhi undangan Berarti dia telah bermaksiat Mendurhakai Allah dan Rasulnya Oleh karena itu para ulama Menyebutkan memenuhi undangan Pesta pernikahan hukumnya Wajib nah, Demikian ya. Sekali lagi memenuhi uh, Undangan uh, Pesta pernikahan hukumnya wajib Dan perhatikan hanya Untuk undangan Pesta pernikahan atau makan-makan Untuk walimatul urus Adapun undangan makan yang lainnya seperti berbuka puasa atau seperti syukuran maka undangan makan ini tidak wajib hukumnya. Nah, demikian para ulama iyyakum. Dalam hadis yang lain disebutkan yang maknanya uh, Rasulullah Sallallahu bersabda: Seburuk buruk makanan adalah Pesta pernikahan ataupun makanan yang diundang adalah orang yang tidak ingin mendatanginya, sementara orang yang ingin mendatanginya tidak diundang. Yang diundang orang yang tidak ingin mendatanginya, sementara yang, di, yang tidak diundang yang, tid, yang ingin mendatanginya tidak diundang. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ketika dia diundang. Ya, dia tidak terpikir oleh, eh, oleh dirinya untuk makan Kenapa dia sudah biasa makan-makan makan seperti itu Makanya orang-orang kaya itu eh, Agak enggan mendatangi Walimatul Urus Karena apa? Karena kalau tidak dikarenakan famili Dan ada ikatan kerja atau bisnis Ya mereka tidak akan mendatangi Karena apa? Kalau hanya mengharapkan makan di Walimatul Urus itu Mereka sudah biasa mencicipinya Bahkan kalaupun mereka datang hanya paling harus sendok, 2 sendok kan begitu Beda dengan orang-orang fakir Ketika dia diundang pesta, ini merupakan kesempatan emas bagi mereka nah, Begitu Merupakan kesempatan emas yang tidak didapati pada kesempatan-kesempatan yang lainnya Disitulah dia merasakan rendang, disitulah dia merasakan semur dan lain-lainnya Makanya piringnya itu penuh nah, Begitu Makanya para hafidin sebenarnya boleh antum makan penuh seperti itu, namun yang malu, -malu sedikit lah kan <laughs> Intinya sebenarnya boleh, namun kan yang namanya manusia itu punya adab, ya adab yang kata Rasulullah SAW. Fakilm Kalau kamu nggak malu, silahkan buat apa saja. Nah, demikian. Kalau nggak malu, silahkan. mau penuh piringnya, nambah lagi, silahkan. Kalau nggak malu, tapi kalau malu ya sedang-sedang saja. Namun intinya para Habibin, bahwasanya orang-orang yang uh, tidak terbiasa makan enak ataupun orang-orang fakir itu senang mereka diundang. Kalau sekarang ini kira-kira senang nggak orang diundang pesta? Satu minggu dalam satu hari itu ada tiga pesta. Kira-kira apa yang antum dengar? Yang pernah antum dengar tentang tiga undangan ini? wah pagi sekian karena dia harus pakai amplop masalahnya ini yang membuat susah karena banyak sekali orang buat walimah itu seperti buka kedinasi ya jadi usaha temporer istilahnya makanya disediakanlah di depan itu khusus eh uh, apa namanya sunduk amal <tus> disediakan kotak khusus itu kalau hari silat ceweannya 35.000 tuh satu dengan meja-mejanya lengkap, dengan payung-payungnya begitu nah demikian, inilah yang sekarang membuat orang semakin enggan untuk mendatangi walimah karena apa? karena di, ketika dia mendatanginya dia berpikir, kalau saya nggak ngasih, kalau saya tidak memberi, itu bagaimana nantinya, sementara dia sendiri butuh, begitu kalau dia mau beli nasi mungkin nggak segitu harganya kalau dia pergi ke Kede-kede nasi Namun masalahnya masyarakat kita ini sudah terkondisi Seperti itu Kalau tidak memberi mendingan tidak usah datang Begitu Perhatikan Antara memberi dengan tidak datang Tidak datang Maka dia telah melanggar satu kewajiban Sementara dia tidak memberi Hanya paling malu saja Makanya ada trik-trik orang tersendiri Pakai buku tamu Buku tamu yang pertama Kalau dia bawa kadu ditandain Nah Kado pertama, kado kedua Begitu acara buka kado, nomor berapa kadunya ini? Tengok, buku tamunya berapa Oh, rupanya hanya sekedar Apa namanya? Piring kaca Selusin, itu pun belinya di toko serba 5000 ribu Nah demikian Jadi seperti ini, ada unsur-unsur bisnis Biasanya kalau Orang Minang itu ada Apa namanya? Ada nenek mamanya Kan begitu, habis pesta kira-kira beruntung apa enggak pesta kita ini. Ada pertanyaan seperti ini. Siapa di sini orang Minang? Tujuh tangan. Enggak ada yang ngaku. Saya sendiri pada enggak ngaku. <gülüyor> demikian. Jadi hal-hal seperti ini para KH Fiddin, ikhlaskan niat kita memang untuk menjamu kaum muslimin, bukan untuk jual nasi. Nah, begitu. Kalau jual nasi mendingan tahu sarwak waktu 5. Sewa kedai begitu. Itu akan lebih jelas urusannya. Nah, demikian para KH Fiddin, ya. <tuh> Kemudian para ikhafiddin Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasul, uh, Dari Ibnu Umar Anna Rasulullah SAW Kala Rasulullah SAW bersabda Iza du'i ya ahadukum walimah Fal ya'tiha Apabila salah seorang kalian diundang Untuk menghadiri pesta pernikahan Maka datanglah Begitu ya. Ini perintah Apabila salah seorang kalian diundang untuk pesta pernikahan Maka datanglah Hukumnya wajib Kemudian <coughs> Dalam hadis yang diriwati oleh Abu Hurairah Barang siapa Yang tidak menghadiri pesta pernikahan Berarti dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya Hukum ini Karena kaliman itu man Man itu barang siapa Siapa ini berarti berkaitan dengan manusia Baik yang laki-laki maupun yang perempuan Tidak hanya perempuan saja <coughs> demikian para ekafidin, Berarti kalau seandainya ada undangan, misalnya Pak Eldi diundang, Pak Eldi strip istri misalnya, kan begitu? Berarti istri juga wajib wajib datang. Mengapa? Karena diundang dua. Karena yang diundang dua, kecuali jika memang ada halangan untuk datang. Nah demikian. Dengan demikian, yang namanya udhur itu membuat hukum jadi berubah, dibolehkan namun intinya para hafidin ya menghadiri walimah itu hukumnya wajib karena di sini sebutkan yang tidak hadir tanpa ada e, apa namanya tanpa ada e, uzur maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya hanya saja para hafidin ada undangan itu secara umum ada per per apa namanya per individu perorangan berupa kesundangan ada yang umum eh khan besok saya mau menikah jadi datanglah nah sekarang gimana apakah uh, setiap orang yang mendengar itu wajib datang kalau untuk iklankan di koran <laughs> ya apakah setiap orang yang membaca itu berarti wajib untuk menghadiri walimah Gimana kira kira. Ondu da pernah walimah? Belum, o oh, kasiyak. Padahal kafidir, wa iyyakum. Şey, Allahu alam Dalam masalah ini, apabila undangannya itu masih bersifat umum, ya, masih bersifat umum, maka kewajibannya menjadi fardu kifayah. Kalau seandainya di sini diundanglah satu majelis ini, yang datang dua orang. Ya berarti itu sudah sudah mencukupi. Namun apabila jika undangan tersebut berupa surat undangan perorangan, maka jelaslah kewajiban tersebut ditujukan pada orang yang diundang dan dia wajib untuk datang. Kecuali jika ada udur yang uh, yang menghalanginya untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. <tuh> Kemudian Breyahalaluhminallohillakum. Bagaimana kalau yang diundang itu sedang puasa? Nah, demikian sedang melaksanakan ibadah puasa, seperti e, nanti hari Senin kan ada apa namanya hari libur, ada juga yang melaksanakan walimah pada hari Senin, hari Senin hari e, puasa sunnah kan begitu? Bagaimana? Apa apa sikap orang yang berpuasa ini? Naseulullah saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iza du'ya ahadukum ila ta'am fal yajib Apabila salah seorang kalian diundang untuk ee, makan Maka hendaklah dia memenuhi undangan tersebut Insya'a ta'am ta'ima Kalau dia mau dia makan Wa insya'a tarot Kalau dia nggak mau dia boleh nggak makan Jadi intinya kewajiban tersebut adalah untuk menghadiri begitu bukan makannya yang wajib misalnya antum sudah kenyang dari rumah sudah makan datang tetap wajib datang terkadang kan orang ketika dia menghadiri walima aduh sudah makan saya tadi pagi nggak usah ikut napa sudah makan ini bukan alasan karena yang wajib adalah menghadirinya bukan makannya antum datang nggak perlu makan begitu nggak habis nasi kan begitu oleh karena itu para Hafiddin, bagi yang puasa Bagi yang puasa Ya dia tetap wajib untuk menghadirinya Udah Kalau dia mau dia boleh berbuka Selama puasa tersebut Puasa yang sunnah misalnya ya Atau puasa yang masih bisa diganti pada hari yang lain Seperti ya Dia berniat untuk puasa kodoh Kemudian ada undangan Tiba-tiba dia ganti pada hari yang lain Masih bisa Namun ke, untuk puasa Ramadan ya nggak bisa Kan begitu Jadi Kalau untuk puasa seperti ini Dia boleh batalkan ya Dia ganti pada hari yang lain Kalau memang kodoh Kan begitu kalau puasa sunnah Ya terserah dia Dia mau puasa atau tidak Kalau dia mau puasa Tetap mempertahankan puasanya Dia tetap datang Dan bagaimana Sebagaimana dalam sabda Rasulullah <quasainim> Inka naso iman Kalau seandainya dia puasa Dia boleh mendoakannya Didoakan Kedua mempelai tersebut Nah demikian Mereka Fafiddin Rahim Nallahu Kalaupun dia mau membatalkan puasanya, silahkan dia makan Begitu ya. Jadi bagi yang berpuasa Dia boleh dua pilihan, memiliki dua pilihan Dia boleh batalkan puasanya dan makan Atau dia datang saja karena tetap wajib Dan tidak makan serta ikut mendoakan uh, kedua mempelai tersebut <tuh> Kemudian para ifa fiddin Wahiminallahu iyyakum Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad qala <coughs> Dia berkata Da'a Abu Usaid As-Sa'idi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ursihi Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Rasulullah sallallahu dalam pesta pernikahannya wa kan imra'atuhu yawma'in im khadimuhum wa hiya urus dan, dan seorang wanita yang melayani Mereka Yang melayani mereka Dan wanita itulah mempelai perempuannya nah, Demikian Fakala sahal berkata sahal. Atadrun ma saqat Rasulullah SAW, tahu gak kalian Minuman apa yang diberikan wanita ini kepada Rasulullah Anqa'at lahu tamaratna lail Falamma akala saqat hu iya Dia memerah Memeras kurma pada malam hari Kemudian kesokan, kesokan harinya setelah Rasulullah makan Wanita itu Menuangkan air minuman Korma tersebut Jadi bagi uh, Mempelai Dia boleh memberikan uh, pelayanannya Kepada tetamu uh, Demikian juga yang wanita Mempelai wanita begitu, Dia boleh memberi pelayanan kepada tamu Menghidangkan dan seterusnya Tentunya hal ini Selama tidak Memen, uh, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan fitnah. yang mempelai laki-lakinya boleh dia memberi pelayanan, boleh dia membantu, misalnya cuci piring di dapur kan, boleh, nggak ada masalah. mana mempelainya itu cuci piring di dapur, dia melaksanakan da adis ini begitu, boleh. Ya. artinya para evakidin mempelai itu boleh membantu pelaksanaan pe pesta tersebut, dan si wanita boleh melayani tetamu, begitu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilayani oleh si mempelai perempuan ini dengan menuangkan air minuman untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini jika memang tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, bahwasanya ketika seorang wanita, ya dari hadis ini dapat juga kita ambil kesimpulan bahwasanya pada pesta pernikahan tersebut si wanita nggak boleh berhias di hadapan kaum laki-laki. Karena wanita yang memberikan pelayanannya kepada Rasulullah SAW ya, Tentunya dia tidak berhias Kalau berhias tentu dimarah Rasulullah SAW Karena uh, dalam uh, pernikahan Mempelai perempuan itu berhias untuk suaminya Bukan untuk para hadirin Begitu. Kalau kita kan terbalik Kalau di hadapan suaminya nggak apa-apa cemong-cemong Namun kalau dia di, di hadapan Uh, Kala yang ramailah Kita katakan para hadirat Dan duduk di uh, Kursi pelaminan Itu harus dipermak sehabis-habisnya uh, Demikian Ini tidak dibolehkan Karena pada intinya Wanita itu berhias hanya untuk Suaminya uh, begitu, Hanya untuk suaminya Bukan untuk para hadirin Apalagi kita lihat sekarang ini uh, Ketika Datang orang Kemudian mempelai berdiri di depan pelaminannya itu disalamin kan bagi disalamin. Kadang-kadang family dekatnya si wanita itu sun kiri sun kanan kepada si si suami padahal belum apa namanya jelas bukan mahram. Ademikian nah, ini tidak dibolehkan. Jadi memajangkan ataupun duduk di pelaminan di mana pelaminan tersebut ditonton oleh orang banyak maka hal ini tidak dibolehkan. Maksud saya yaitu si wanita ditonton oleh orang banyak. Begitu. Nah demikian. Namun kalau seandainya si wanita itu punya pelaminan tersendiri. Di tempat kaum wanita tersendiri itu dibolehkan. Yang nggak boleh kalau dipertontonkan kepada orang banyak. Mungkin ini sebagai masukan bagi antum-antum yang belum pernah menikah. Uh, Indonesia itu masyarakat Indonesia sangat alergi sangat melihat. Pernikahan yang nggak pakai pelaminan, tanda-tanda orang nikah itu ada pelaminannya. Kalau rumahnya sempit di luar sekarang di pekarangan dibuat orang, begitu. Ya, yang penting harus ada pelaminannya. Jadi bagaimana? Kita buat pelaminan apa nggak? Buat pelaminan. Kalau memang ya yang yang yang murah saja lah kan begitu. Sewa dua kursi kan begitu. Yang memang pantas lah untuk pelaminan jangan. Kursi-kursi plastik itu kewalahan. Mm. <laughs> Artinya emang ya, pelaminan dan nggak usah duduk di situ. Wanitanya di tempat kaum wanita. Ada pelaminannya saja. Ademikian. Nah, ini salah satu solusi supaya orang nggak alergi mana pelaminannya. Mana pelaminannya? Begitu. Kalau nikah masa nggak ada pelaminannya? Karena masyarakat kita ini harus seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal ini, ya buat saja pelaminannya yang murah dan begitu, dan nggak usah duduk di situ. Karena artinya sebagai lambang ini ada pesta pernikahan. Sebab kalau nggak pakai pelaminan, ada dikira kasunatan masalah. Entah dikira hanya undangan biasa, apakah takziah lah begitu? Nah, dengan ada pelaminan bisa membedakan. Makanya banyak para ekafidin, kalangan masyarakat melihat pesta-pesta pernikahan yang di yang dilaksanakan oleh para ekwan, saya nggak tahu mana bedanya antara pesta pernikahan orang ini dengan takziah orang mati katanya. Nah demikian. Ya jadi selama kita masih bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini, ya silahkan gak ada masalah. Nah demikian. Selama masih dibolehkan. <tuh> ya hantu camkan ini bagi yang belum pernah ya. Ini solusi yang bagus dan saya pernah melihat. Pesta seperti ini. Kemudian para efabidin. Rahimunallah wa Ya kembali pada masalah hadis tadi. Dimana si wanita ini tentunya... <tuh> Dia tidak berhias Ketika memberikan pelayanannya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ha, Apakah kepada Rasulullah saja Kalimat disini disebutkan Wa kanat imraatuhu yawmain khadimuhum Wahiya al'uruz Wanita itu Yang memberi pelayanan kepada mereka Berarti tidak hanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang bawakan piring Yang menyediakan makanan nah, Demikian Dan dialah waktu itu sebagai mempelai perempuannya, wanitanya. Sekali lagi, selama tidak menimbulkan fitnah. Namun, kalau sampai menimbulkan fitnah, maka hal ini tetap tidak dibolehkan. Allahu'alam bisawab. Kemudian, bagaimana kalau kita memberi hadiah kepada si mempelai? Apakah bid'ah atau tidak? Nah, demikian. Karena kebiasaannya kan seperti itu Ada kadu, ada amplop Begitu Dis Disalamkan kepada uh, Orang tua si mempelai Dan seterusnya Apakah hal ini dibolehkan atau tidak Ataukah memang disunahkan Karena beda antara Dibolehkan dengan Disunahkan Kalau disunahkan berarti ada anjuran Untuk memberi hadiah Kalau dibolehkan berarti ya silahkan Boleh memberi, boleh Boleh tidak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik kala dia berkata, "Lama tazawajan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam Zainab, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab, uhdiatlahu ummusul Ummu ummusullem haissan fitur min hejaroh." Ummu Sulaim memberi Rasulullah hadiah Berupa makanan hais Makanan hais tadi Gandum yang dicampur kurma Yang diletakkan di dalam sebuah periuk Dari batu Itulah yang dihadiahkan Ummu uh, Sulaim kepada Rasulullah pada Pesta pernikahannya Antum silahkan Namun tidak harus berupa makanan Antum bawa <tuh> Berupa hadiah, pakai periuk Ini ayam penyet untukmu Kalau itu boleh silahkan, gak ada masalah Namun kan kita kembalikan kepada Urfi, kita kembalikan kepada Urfi, apa biasa dihadiahkan Selama memang ikhlas ya para Yafafiddin Ketika kita memberi hadiah Kepada mempelai, itu harus ikhlas Jangan karena terpaksa nah, Begitu, Jangan karena terpaksa Kalau memang kira-kira kita Tidak berniat memberi, datang Saja, begitu Nah, demikian jangan sampai ada unsur unsur terpaksa. Sebab ketika kita memberikan dengan unsur terpaksa, apalagi yang mengundang kita, misalnya yang menikah adalah famili terdekat, ya, kalau kita nggak nyumbang bagaimana? Kan begitu, nanti dipanggil dari fulan fulan, nggak beri apa-apa begitu, kosong. Nah, demikian, ya akhirnya malu dan seterusnya. Makanya dalam menghadiri memberikan hadiah itu jangan sampai terpaksa, supaya kita berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala beri silahkan, beri dan itu disunnahkan, yang sesanggupnya dan ikhlasnya, ya apakah berupa berupa kado, berupa barang-barang, begitu ataupun uang kontan, atau apa saja yang memang bisa diberikan kalau memang antum kepingin buat sensasi baru, sebagaimana yang mau melaksanakan hadis ini, antum membawa hadiah berupa makanan begitu juga dibolehkan datang ke mempelai wanita ini dia makanan makanannya apa lihat rupanya makanannya uh, apa namanya asam padeh misalnya kan begitu nggak apa-apa silakan nah, demikian namun dijelaskan dulu ini saya mau melaksanakan hadis ummusullem pernah menghadiahkan kepada rasulullah berupa makanan sebagai hadiah pesta pernikahan nah, demikian kemudian bariqah fitri nohimpnu iyyakum Yang ketiga, yaitu pada pesta pernikahan tersebut dianjurkan untuk menabuh rebana. Jadi para Elfafiddin, antara walimah dengan rebana, menabuh rebana, itu dua hal yang berbeda. Menabuh rebana itu dalam rangka untuk mengumumkan pesta pernikahan. Sementara yang namanya pesta itu adalah makan-makan. Nah, demikian Berarti kalau ada Orang yang pesta pernikahan Hanya ngundang makan saja Tidak ada ribut-ributnya Tidak ada menaburbananya Berarti dia hanya menjalankan Walimatul urus saja Tidak ilannya, tidak ada pengumumannya Sementara sunnahnya Diiringi dengan pengumuman Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam ki, Demikian juga yang diriwayatkan demek oleh Imam Bukhari Sebutkan ki, demek ki, haram ki, halal darbu biddufi ki, demek ki, Antara yang haram Pemisah antara yang haram dan halal Yang haram dan yang halal yaitu Memukul rebana Wasaud Dan saut ini maksudnya nyanyian nah, Demikian ya, Berarti kalau seandainya ee, Kalau seandainya tidak Berarti dia jatuh pada perkara yang diharamkan Makanya Perbedaan antara yang haram dan yang halal Yaitu menabuh rebana Para khofi din, kalimat dof itu ada rebana yang masih polos. Adapun rebana yang ada kerincing kerincingnya ini sudah tidak dibolehkan. Ya, kan ada rebana kan macam-macam sekarang. Ada rebananya yang uh, tidak punya kerincingnya. Ada sekarang rebana yang depan belakang. Begitu. Ini tidak lagi dikatakan rebana. Ada lagi yang besar. Itu biasa dipakai orang untuk di, di kedai tua. Itu bukan lagi rebana namanya. Nah, begitu. Ya, jadi rebana itu yang biasa ditabuh Makanya dikatakan duf ditabuh Nah demikian Jadi di Apa namanya Di dalam pesta pernikahan Itu disunahkan untuk menabuh Rebana dan Nyanyian-nyanyian <tuh> Kemudian para Fafiddin wa wa Nyanyian-nyanyian ini Selama nyanyian-nyanyiannya Yang dibolehkan Bukan nyanyian percintaan bukan nyanyian melukiskan tentang seorang ke, kecantikan seorang wanita bukan itu ya bukan nyanyian-nyanyian yang berisikan seperti ini karena pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isi syair-syair nyanyian-nyanyian yang uh, <coughs> yang dilantunkan pada waktu pesta pernikahan itu syair yang menceritakan tentang peperangan begitu tentang peperangan oleh karena itu <coughs> Ibnu Rajab mengatakan Ibnu Rajab berkata Dalam kitabnya Nuzhatu asma Fimasa al-sima <coughs> Inna makanad dufufuhum Nahwa ara al -gharabil. Sesungguhnya Rebana-rebana mereka Yaitu rebana bana yang polos Tidak ada gemerincingnya Wa gina'uhum insyadu asyar Al-jahiliyah Fi ayyamil hurubihim Wa ma dhalik Sementara isi lagu-lagu mereka Yaitu Menceritakan tentang peperangan Waktu zaman jahiliah sebelumnya Seperti pertempuran Antara perang Aus dan Khadraj Itulah isi isi syair-syair Yang mereka lantunkan pada Masa, pada waktu Walimatul Urus Demikian Famanqa sadalika ala simai as'ar al-ghazal maadufuf al-musalsalah Al-musalsalah fakat akhtu'a gayetul khatab Barang siapa yang mengkiaskan lagu-lagu seperti ini Dengan lagu-lagu percintaan Dan diiringkan Lagu-lagu eh, percintaan Maka berarti dia telah berbuat kesalahan Kemudian Bako saat zuhur al-farku bain wal-asl Itu dia telah melakukan analogi yang salah Antara yang hukum asal dengan hukum Para Artinya para ikhafiddin <gülüyor> boleh melantunkan nyanyian, namun selama nyanyian-nyanyian tidak mengundang, tidak nyanyian-nyanyian diharamkan dan tidak mengundang orang, tidak mengundang syahwat, tidak untuk melukiskan e, aurat wanita dan lain-lainnya. Contohnya, antum boleh melantunkan laguan apa misalnya, e, yang tidak ada unsur-unsur seperti inilah, atau antum melakukan bila Israel begitu datang memanggil boleh karena dia nggak ada cerita tapi kan nggak mungkin masa lagunya lagu bila Izrail datang memanggil ini kan lagu tentang kematian pilih lagu yang yang memang menyenangkan nanti orang pada nangis nggak jadi nggak jadi bersenang begitu nah, demikian lagu apa saja ya lagu apa saja dan diiringi oleh rebana saja tidak ada musik tidak ada musik apa namanya Suara-suara uh, yang lain, karena kita lihat ada yang melantunkan nyanyian, ya pakai rebana, namun ada suara yang lain diiringi dengan suara yang lain, suara keyboard kah, suara gitar kah, ini tidak dibolehkan, ya ini haram hukumnya, karena yang dibolehkan hanya rebana saja. Ada juga yang pakai mimis itu, jadi pakai duf dan pakai suara kesek kesek kesek kesek itu juga nggak dibolehkan. Karena termasuk suara musik nah, demikian Bagaimana kalau rebana diiringi dengan suara botol? Kelenting Kelenting begitu Apakah juga dibolehkan? Kalau itu untuk iringan sebagai musik nggak dibolehkan nah, ya. Tidak dibolehkan Oleh karena itu yang dibolehkan hanya rebana Bagaimana dengan musik-musik Yang pakai mulut? Gitar, tapi gitar mulut Biola, biola mulut Drum, drum mulut Gak ada musik sama sekali, semuanya Ulah mulut Bagaimana kira-kira Boleh gak hmm? Perubahan mulut juga ya <laughs> Kan banyak sekarang yang seperti itu Artinya mereka ingin mengalihkan permasalahan Jadi ini nggak enggak keyboard Namun ini suaranya sama seperti keyboard Kira-kira bagaimana Nah Ada yang pernah dengar fatwanya? Allahu alam iyyakum. Ini juga tidak dibolehkan karena intinya adalah suara. Karena kalau kita bolehkan, bisa saja orang nanti membuat lagu rock dengan cara, dengan cara suara, dangdut dengan suara, begitu. Jadi pesta pernikahan nggak ada kibutnya dangdutnya ada. Kenapa? Gendangnya dari suara, kan begitu? Serulingnya dari suara. Dari mulut orang, akhirnya diboleh begitu, karena intinya daripada inti yang tidak dibolehkan dari musik itu adalah sebenarnya suara-suaranya, begitu, suara-suaranya. Bagaimana kalau seandainya orang main musik, namun nggak ada suaranya, main gitar, tapi nggak ada suaranya, ah, boleh? Ya saya kira orang gendeng lah seperti ini <laughs> Karena inti bermain musik itu suara Dia ingin mengeluarkan suara Makanya suara ini yang bermasalah Dari manapun suaranya Misalnya kalau antum mukul tiang listrik yang keluar nanti suara keyboard Tetap nggak dibolehkan Nah demikian ya. Oleh karena itu para efafiddin Tetap tidak dibolehkan Ini yang pertama Yang kedua Yang menyanyi itu adalah kaum wanita Pada zaman Rasulullah SAW Para wanita lah yang bernyanyi Para wanita lah yang mukul gendang Dan itu hanya dihadiri, didengari oleh kaum wanita saja Makanya di eh, Kemarin ada salah seorang Mau pergi ke haji, saya tanyakan Coba tanyakan kepada familimu yang ada di sana, Bagaimana cara mereka pesta Artinya me <tuh> Berjanyi Nyanyinya bagaimana, mukul gendangnya bagaimana Dia katakan Ketika pulang Iya memang me para wanita bernyanyi Ngukul rebana namun hanya di kalangan wanita saja nah, demikian demikian Kalau sekarang kan enggak Kalau di Indonesia ya yang laki-laki memang sengaja disewa Begitu Jadi nyanyian-nyanyian ini <coughs> Hanya dilantunkan oleh kaum wanita Dan di kalangan kaum wanita saja Lantas yang bapak-bapaknya ngapain Apa enggak ada Hiburannya Begitu nah. Untuk kaum laki-lakinya di sini ada disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha uh, yaitu annaha zaf zaffat imraatu ila rajulin min anshar seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dari kalangan anshar faqala nabiyyu faqala nabiyullah sallallahu alaihi nabi Allah subhanahu nabi Allah sallallahu alaihi bersabda ya Aisyah, wahai Aisyah, nama ma'akum lahud. Ya Aisyah, apa kalian tidak punya permainan? Fa innal ansar yu'yibum allahu karena orang-orang Ansar suka permainan. Jadi untuk kaum laki-lakinya permainan. Ya, permainan. Apalah permainannya? Nah, demikian. Ya, permainan permainan apakah berupa main pedang begitu. Tapi jangan main futsal ya. <gülüyor> <gülüyor> Ini enggak termasuk. Artinya permainan-permainan yang memang pantas dan munasib sesuai dengan Kuali matul urus nah, demikian. Jadi intinya para ikhwanuddin memukul gendang, memukul memukul rebana, Menabur rebana dan bernyanyi itu hanya untuk kalangan wanita saja. Dan itulah merupakan iklan, iklan ataupun e, pengumuman adanya pesta pernikahan. Nah, demikian. Ya, jadi e, harus hadakan ini. Nah, demikian. Suara-suara artinya ada suara-suara e, rebana begitu. Ya kalau nggak ada yang nyanyi antum bisa hidupkan speaker. Dengan syarat yang antum hidupkan adalah syair-syair uh, dan tidak ada iringan musik sama sekali. Kan banyak ya syair-syair uh, yang dilantunkan oleh anak-anak begitu. Tidak boleh oleh perempuan kalau seandainya itu di untuk kalangan kaum laki-laki. Nah, demikian beryakofidinohirallahulajjum. Jadi itulah cara untuk memeriahkan sehingga ada perbedaan antara walimah dengan takziah huh? demikian. Kemudian para afiyetin Rahimunallah wa <coughs> uh, Saya kira itu sajalah Kajian kita pada sore hari ini Ya karena waktu juga sudah sangat Mepet uh, Satu lagi yaitu mengenai Ketika seorang datang Untuk uh, Menghadiri suatu pesta pernikahan Dan dia bertemu Dengan mempelai maka disunahkan Untuk mem Memberikan doa Barakallahu laka Wabaraka alaika Wajama'a bainakuma Fi khair Ada doa yang lain Yaitu Alal khairi wal barakati Wa ala khairi ta'irun Ini doa yang kedua Doa ini diucapkan oleh kaum wanita Kepada Aisyah Rajulullah anha Ketika Aisyah e, Menikah dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Demikian para akhapuddin Ya Allahualam bisawab apakah ada perbedaan antara doa untuk la, perempuan untuk laki-laki? Karena kalimat di sini barakallahu laka wa baraka wa fi khair. Ka itu untuk kaum laki-laki, sementara ketika ucapan ini, ucapan e, doa terhadap kaum wanita, Aisyah mendapatkan doa dari para sahabat yang lain dengan kalimat lain, al khairi wal barakati wa ala khairi wa ala khairi ta'irun Nah, demikian ucapannya untuk kaum wanita. Allah wallahi saya belum temukan ada fatwa apakah memang harus ada perbedaan seperti itu. Namun ada dua ya, ada dua doa. Jadi para akhwat untuk lebih apa namanya? Lebih e, e, untuk lebih e, lebih akhwat. Akhwat itu artinya lebih hati-hati, dia boleh membaca doa ini. Sekali lagi, silahkan para akhwat tulis alal khairi wal barakati Wa ala khairin ta'ir Wa ala khairin ta'ir Itulah dia Saya kira itu saja para Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya Terutama bagi antum-antum yang belum menikah Dan bagi yang ingin menikah sekali lagi Itu juga bermanfaat Supaya uh, Agar lebih terasa bagaimana sunnahnya Rasulullah Wasallam dalam masalah Pernikahan Aku luka olihada wastawfirullah wa Walisar muslimin inna waluhfuraim Apa hukum memberi hadiah berupa karangan bunga Seperti ucapan selamat Atau buka cita Parekhofidin karangan bunga ini Ini merupakan tasyabuh dengan orang kafir Tasyabuh dengan orang kafir Berilah hadiah kepada Si mempelai Yang bermanfaat Yang bermanfaat Daripada dia beri karangan bunga Sewa karangan bunga itu berupa nominal masukkan amplop salamkan ke dia itu akan lebih manfaat nah, begitu ya ya minimal untuk meringankan uh, biaya pesta pernikahannya nah, demikian jadi saya sangat tidak menganjurkan memberikan hadiah berupa karangan bunga yang saya herankan pada awalnya karangan bunga ini muncul diberikan kepada orang yang mati pada awalnya Itulah dia, ya berupa bulatan. Namun sekarang ini untuk semua semua keadaan yang sunat kasih karangan bunga, yang meninggal kasih karangan bunga, yang menikah kasih karangan bunga. Dan masalahnya sekarang itu seperti sudah sudah menjadi suatu kebanggaan kalau saatnya dia pesta karangan bunga satu jalan itu penuh. Wah inilah dia. Walaupun dia sendiri nggak apa namanya nggak punya uang untuk itu ataupun habis uangnya untuk pesta pernikahan. Jadi para Echofidin, ini tidak dianjurkan. Coba perhatikan. Ketika Umusulim memberi sehadiah, hadiah yang bermanfaat berupa makanan. Jadi daripada Antum memberikan bunga, mendingan Antum memberikan empenyet. Iya benar. Itu akan lebih bermanfaat untuk dia. Atau berupa makanan yang lainnya. Atau berupa uang dan seterusnya. <tuh> Misalnya kalau si Mempelai laki lakinya senang, misalnya de hobi bola, berikan hadiah bola, boleh, ya. senang dia kan, membuat dia senang. Dan kita dianjurkan untuk memberikan, memasukkan perasaan senang kepada saudara kita sama Muslim, dibolehkan. Tapi syaratnya jangan main bola sekarang, nanti. Yang lain silakan. Dan bagaimana sikap kita jika diberi hadiah sarangan bunga? Ya mau diapain lagi, letakkan aja di situ kan gak mungkin kita tolak antum-antum obrak abrik karangan bunga ini begitu ya dan akan lebih baik lagi antum katakan lain kali pak jangan karangan bunga uangnya saja gitu kalau berani apa hukumnya menghadiri acara walimah yang ada musiknya nggak boleh para Ekhobidin. ya nggak dibolehkan Rasulullah SAW bersabda <tuh> Uh, la tajlisu fil majlisi yudha rufihal khamer Tidak boleh kamu duduk Di suatu majlis Yang di sana diminum khamer Jadi walaupun walimah itu Merupakan suatu perkara yang wajib Namun <coughs> Jika di sana uh, Ada acara-acara yang mungkar Seperti kibotan Apalagi sekarang ada Kibot maklampir katanya nah, Begitu itu Jeritannya semua orang merinding Saya pun heran dengan selera orang sekarang Seharusnya pesta itu Senang kok malah dibuat merinding Ah demikian Tidak dibolehkan, jangan datang Kenapa? Karena tidak Kita tidak boleh mendatangi suatu majelis yang Di dalamnya ada maksiat, kecuali Datang Datang, naik ke pentas Bapak-bapak, keyboard ini haram loh Bapak-bapak, nah, boleh silahkan Ah demikian Cabut, cabut Pergi, pergi, pergi, pergi, begitu Nah, boleh, silakan kalau memang ini, ini dimatikan ini. Rekamannya sudah selesai. <laughs> nah, ya, kalau mau berdakwah silakan untuk menyatakan ini adalah suatu perbuatan yang tidak dibolehkan. Namun hanya untuk hadir <coughs> ya. Karena ya namanya juga kita kaum muslimin di Indonesia ini sedikit banyaknya itu kita sudah pernah tersentuh dengan musik. Ya, sudah pernah suka dengan musik. Kita datang sambil makan, Ya goyang juga jempolnya, begitu. Apalagi sekarang itu lebih lebih hebat lagi yang namanya musik kan begitu. Orang senang dengan musik, anak-anak sudah mulai senang dengan musik. Nah, demikian. Jadi jangan. Nah. <tuh> Kalau antum hadir juga hadir uh, setelah maghrib itu biasanya lagi pos dia, lagi nggak jalan musiknya habis maghrib itu sampai isya biasanya lagi istirahat nah, silahkan bagaimana kalau nggak keyboard hanya nyetel tele tip begitu tipnya tip musik juga sama para ekonom kalau lagunya lagu Arab pausan sama aja walaupun Arab lagunya tetap saja jangan gara-gara karena Arabnya tidak boleh seperti jimat-jimat itu kan Kan banyak yang pakai bahasa Arab. Banyak orang muslimin. Oh, ini kan bahasa Arab. Ada mim, mim, wow, wow. Bolehlah orang bahasa Arab. Nah, tetap saja jimat namanya. Karena ya jimat yang orang Arab ya pakai bahasa Arab kan begitu. Kalau jimatnya orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Namun tetap saja jimat. Tidak dibolehkan pakai. Demikian juga musik. Walaupun disco-disco Arab katanya. Tetap tidak dibolehkan. Bagaimana mengganti hiburan? Apakah boleh menyediakan ke screen layar lebar dengan menggunakan proyektor dan menampilkan film-film tentang Islam, nasyid yang dinyanyikan anak-anak atau ceramah sekalian ya, Dauro Iya. Iya, apakah dibolehkan film-film dan seterusnya? Pak Al-Khawfiddin masalah film juga kadang-kadang kita susah kan memilah-milihnya film itu kalau nggak ada musiknya latar belakang musiknya kan susah kita carinya, kan begitu? ya ketika dia misalnya sedang berjalan kaki apa iringannya? kan nggak mungkin hembusan angin jalan kaki atau begitu dia berjalan kemudian yang dihidupkan latar belakangnya adalah suara suara orang sedang berteriak itu kalau cerita neraka bisa lah kan begitu mau, mau tidak mau ada juga musik musiknya kan begitu ya kalau seandainya memang bisa bebas dari itu antum itu kan film perjuangan begitu kan nggak pakai suara dimut suaranya dimute eh, dimatikan suaranya jadi gerakan saja seperti cari caplin dulu eh, silahkan nggak ada masalah insyaallah nggak ada masalah atau nasib ya katanya nasib nasib nasib nasib eh, ya nasib isi nasibnya apa begitu Apa isi nasibnya? Nah demikian. Kalau isi nasibnya juga sama seperti itu, nasib-nasib sekarang ini, kan nasib ini kan di Indonesia banyak sekali macam-macamnya. Ada nasib itu dangdut, seperti Umar Rama itu nasib dangdut itu. Ada yang nasib, nasibnya orkestra berupa or orkestra, ya. Seperti apa namanya di Indonesia ada salah seorang biduanita nasib yang sangat terkenal sejak saya kecil itu. Itu orkestra, isinya memang bernafaskan Islam, namun diiringi dengan Orkestra biola semua ada di situ tetap dia dibolehkan namun kalau isinya adalah nasing-nasib yang dibolehkan dengan iringan rebana Insyaallah dibolehkan ini mungkin dia melihat apa namanya sebelum semaraknya keyboard sebelum semaraknya keyboard kan video orang putar ya boleh juga ini jadikan apa masukan Antum putar vid, putar apa putar-putar komputer pilih, kan begitu, file-file yang bagus diselang-selangi dengan ceramah kan begitu bolehkah pengantin laki-laki sholat di rumah ya masa nggak boleh sholat di rumah maksudnya ketika sholat wajib, ya nggak boleh nggak boleh dia tetap sholat di masjid inilah salah satu kendala terutama kalau wanita itu ketika dia walimah, dia tetap berhias pakai lipstik, kemudian pakai eyeshadow-nya kan begitu. Ya, pakai yang diputih-putihkanlah supaya terlihat putih dia. Udah. Nah, ini kan kalau dia mau wudu, aduh berapa sudah nempel di wajah kan begitu. Kali-kalinya kuat. Ini sudah 50.000 nempel di wajah. Begitu berwudu hilanglah tempelan tersebut. Ya? Nah, maka tetap dia harus salat. Laki-laki dekat harus salat di di apa namanya di di masjid. Nah, Alhamdulillah kan sekarang ada make up untuk akhwat yang enggak luntur dengan air. Atau belum tahu antum, udah masih kecil. Ya. Ada make up itu yang tidak luntur dengan air. Namun si akhwat itu hanya bisa hanya bisa di kalangan akhwat saja. Tidak boleh dia nongol-nongol di kalangan ikhwan. Ada akhwat ini dia berhias tapi nongol-nongol dia kalau ikhwan. Heh, begitu. Hei. Tidak diperbolehkan. Ada yang lain silakan. Habis. Akhut, ada pertanyaan? silakan. Tidak <coughs> ada nah, Demikianlah para ikhafiddin Semoga ada manfaat bagi kita semua Dan hari ini pertanyaan yang sampai ke meja redaksi Hanya 4 saja Tidak begitu banyak Ya mungkin Lagi serang lesuh ya. Sekian itu saja Aku luka uleyhala Astaghfirullah Aliwalakum Wali sahil muslimin Inna walallahu rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.